sampai dengan implikasi selalu terlompat dari dewan juri dan komentator itu yang membuat jalan selalu memiliki catatan tersendiri tentang lagu tersebut. Itulah yang terakhir. Mohon doanya agar jalan dapat memberikan pelajaran untuk memberikan penampilan terbaik di Akademi Asia Yeah. 咖啡 <laughs> <laughs> Thank you.